Today our hearts a full of pleasure A day that brings the two of us Close together We're together here to celebrate A moment we'll always rager We ask Allah to make our love Last forever Let's raise our hands and make Like the prophet taught us And with one voice let's all Say, say, say Barakallah, Allah, kumab عليكم ما بجمع بينكم ما في غير بارك الله لكم ما وبارك بجمع بينكم ما في غير بارك الله لكم ما وبارك عليكم ما بينكم ما في غير بارك الله لكم Dihil. Masyaallah ada Ari untung sama Penita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Mas Arinya di ini dia pasangan yang selalu tampak kompak. Iya. Ateline dia kompak ya insyaallah. Ya. Insya nah, ini juga kompak nih yang kuning. Iya iya ya. nih kuning-kuning ya. Oh, oh. Hari ini luar biasa kedatangan pasangan suami istri yang memang sehari-hari dalam pekerjaan itu okay. sama lain saling mendukung sehingga mereka menikah jadi tambah kinclong dua-duanya nih bersinarkan ya. Oh. Karirnya semakin naik. Itu kok pangkat satu sama lain, biasanya saling mengerti kekurangan satu sama lain. Mm Heeh. -hmm. Masyaallah. So, Membicarakan mengenai kenapa pokoknya bisa dilihat gini gitu. So, iya namanya juga orang karena kadang-kadang ada juga naik dan turunnya <laughs> dan itu alhamdulillah. Kalau kalau bahasanya Umi tuh dari luar orang kelihatannya kayak lukisan dari jauh Yaitu. ya, Mami. Pas oh, dari dekat oh, banyak coretan-coretan. Iya. Yeah. Sekarang mau nanya dulu Mas Ari, menurut Mas Ari kekurangannya Mbak Fenita ini apa? kekurangannya. Mikirnya lama. Tapi kekurangan dia paling utama. Betul. Mau saya dari awal gitu ya. Iya itu dia ya, pemirsa-pemirsa. Nah, itu yang kita membahas pada hari ini pemirsa, senang sekali karena kita akan membahaskan sebaik-baiknya saya dari awal-awal dulu. Saya selaku ketemunya. Selaku ketemunya. Masyaallah. Selaku ketemunya. Kalau sanitah apa? Apa. Kekurangannya Mas Arif. Mau saya dari awal gitu ya. Iya itu dia ya, pemirsa-pemirsa. Nah, itu yang kita membahas pada hari ini pemirsa senang sekali karena kita akan membahas tentang sebaik-baiknya selfie fiha. Huh? Maksudnya apa ya? Itu yang kita bahas pada hari ini dalam Kulto moto dia di sini motorisasi gitu kan ya Omi ya gitu. Tapi dalam hal ini kita akan membahas bahwa sebaik-baik selfie maksud di dalam kolom hari ini adalah bahwa bentas dari kekurangan diri. Betul, kita hmm. menganggap bahwa uh, benar Adik kata Omi bahwa biasanya gitu Omi gajah diplok-plok mata itu kelihatan. Heeh, uh -uh, kuman di seberang lautan ya kelihatan. Kesalahan orang, kesalahan suami, istri, uh kencang banget kita cerita umur-umur tapi kita salahan diri sendiri malah kita enggak introspeksi diri. Nah itu itu makanya kan uh, apa namanya suami istri itu menjadi pakaian. Mm Heeh. -hmm. Istri menjadi pakaian buat suaminya. Apa fungsi pakaian? Kita lihat. Pakaian itu fungsinya untuk menutupi. Kalau kita pakai pakaian yang bolong aja pasti kita malu. Betul iya, ya. Benar. Jadi berarti fungsi seorang istri menjadi pakaian buat suaminya menutupi semua keburukan suaminya,aib yang ada dalam diri suaminya. Sama seorang suami itu juga seperti itu menjadi pakaian buat istrinya. Mm Heeh, -hmm. atau dengan kata lain dalam bahasa di Al-Qur'an adalah hunnal libas lakum antum libas lakun bahwa suami pakaian bagi istri, istri bagian dari pakaian dari suami. Belum jawab lo tadi kekurangannya Mas Ari apa? Wow. Kan katanya harus jadi pakaian loh kan. Jadi bisa aja. Lagi nawak ya. Bisa. bisa aja. Aja. <laughs> Tapi kalau kekurangan untuk motivasi enggak apa-apa dong dalam artian ya oh, kamu tuh kekurangannya ini selalu teledor deh sama barang-barang gitu oh, kan jadi Untuk memperbaiki Masukan gitu so, ya yeah. Banget Kita berdua pun juga seperti itu Karena mungkin Karena uh, kita kan juga Dalam satu pekerjaan sama Sama-sama mm -hmm. di dunia presenter juga mm -hmm. Jadi kita tuh saling uh, Apa yang menilai gitu mm -hmm. Seperti apa Kita bawain sebuah acara mm -hmm. Entah kita misalnya Kita lagi berdua Ataupun dia sendiri, sendiri Kita selalu pekerjaan yeah, yeah, yeah. Bukan umur oh. Kalau umur kan pekerjaan oh. ya <laughs> <laughs> Umur juga <laughs> Nah Malah dia tenang rasa gini gak Gue yang paling tau Gue gurunya Fenita nih uh -huh. Jadi harus-harus Terus denger apa kata gue supaya lo bener-bener kamu bener-bener menjadi uh, seorang penguat acara yang lebih baik, baik. gitu Akhirnya banyak banget kritikannya kepada hmm. fan kita gitu gak mas saya? Tapi justru uh, disini kan karena kita udah lama bareng-bareng ya Dia kadang-kadang kalau ngomong sama saya tuh langsung frontal gitu. Bahkan saya sendiri sering dinilai sama dia gitu. Oh, masyaallah. Oh, jadi sekarang kebalikannya. Ini kan ini murid, sekarang udah kebalikan ya. Dulu dulu masa itu guru saya. Jadi kita pun juga ketemunya juga di sana gitu. Tapi kebanyakannya menilai dari biasanya kostum ya. Misalnya satu lagi Pak namanya itu, kamu jangan pakai itu, kamu kelihatan kecil kamu gitu. Enggak boleh diam. Saya buat itu jangan dikira mesti gini, kamu ngomong kata kayak gini, buat komplainnya pokoknya yang pernah bilang yang lebih kalau misalnya apa namanya introspeksi gitu. Kamu tadi kurang gini gini deh. Hmm. Dia pun juga sebaliknya. Nah, ini kan Mas Ari kan uh, lebih senior tentu. Betul. Merasa gini enggak lebih senior dibanding pekerjaat menerima atau enggak nih? Sebetulnya saya tuh sekarang sudah uh, gimana ya? Ya aku nah, juga udah tahu gitu atau makasih ya saya kayak kayak ini. <laughs> udah ketergantungan gitu sama dia. Insyaallah. Jadi kalau misalnya contoh bukan cuma buat ini ya buat kerja ya, tapi uh, misalnya mau beli baju aja yang simpel aja. Yeah. Kalau enggak semedi aku enggak bisa beli soalnya aku enggak ngerasa cocok apa aku enggak gitu. Mm. Jadi kalau misalnya nyobain apa, -apa sesuatu ku pikir keren. Pernah, urusannya. Jadi apa-apa dia nanya nah, sama dia. Ah, eh itu itu salah satu trik dan tips untuk membuat suami dan istri ketergantungan pada kita salah satunya nah, kayak gitu <laughs> juga, risih, ya. Ada juga, kadang risik kan. Iya, iya. Pemulu siapa-apa, apa nelpon apa-apa nanya. Tapi ketika dia udah enggak ada. Jadi kalau kalau kita hilang, mumpir salam pada waktu itu kaumnya Bani Israil bertanya kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, engkau kah orang yang paling pandai di muka bumi? Iya, iya. Pemulu siapa-apa, apa nelpon apa-apa nanya tapi ketika dia udah kan kalau ya. kalau kita hilang nanti dia nyari-nyari itu enggak boleh <iya, laughs> bergantung kepada manusia enggak uh, boleh jadi harus uh. segala sesuatunya udah kita serahin kepada Allah. Uh. Iya, tapi tadi menjadi satu pembelajaran buat kita untuk bertanya kepada Nabi Khidir alaihi salam. Ketika pada akhirnya Nabi Musa menyadari bahwa ada orang yang juga lebih pandai daripada dirinya, maka ia pun mau belajar dari Nabi Khidir katakan engkau akan bersabar. nanti aku jelaskan. Ketika sudah sampai di daratan Nabi Khidir anak Nabi Musa tidak sabar dan bertanya lagi kenapa bunuh anak? Engkau tidak sabar wahai Musa. nanti aku akan jelaskan. Sampai di satu kota Nabi Khidir Nabi Musa tidak sabar dan bertanya, kenapa engkau membuat bangunan tersebut? Wahai Nabi Hidir sampai sampai Nabi Khidir mengatakan sudah cukup Musa aku menyuruh engkau menengkau banyak bertanya adapun adalah Nabi Khidir ketika dalam perahu bersama Nabi Musa alaihissalam membolongi perahu Nabi Musa mengatakan kok kamu membolongi perahu nanti kita akan tenggelam kata Nabi Musa nah aku melakukan ini karena ada beberapa alasan sama aku membolongi perahu karena di daratan ada seorang penguasa yang paksa. adapun aku membunuh anak kecil karena anak kecil ini akan menjadi ujian bagi orang tuanya yang menyesatkan orang, Maka aku Allah, orang tua ini anak, -anak yang dirinya sendiri untuk membunuh anak kecil karena anak kecil ini akan menjadi ujian bagi orang tuanya yang menyesatkan orang tuanya maka aku berdoa kepada Allah semoga orang tua ini dikaruniaikan anak-anak yang saleh kepada dan lain-lain maka pembelajaran dari sini kita sama-sama belajar bahwa Kalau enggak bisa satu ilmu berguru kepada yang lain, belajar kepada yang lain dan bersabar untuk menimba mm. dan menjauhkan diri dari prasangka. Um. Ah iya betul ya, itu betul itu yang paling betul karena kita enggak prasangka berarti udah pasti dosa. Itu ya. yang paling sulit ya, Mi mm. hmm. ya. Heeh. Kita gampang banget gitu kalau misalnya ada kesalahan orang gitu mm. kita lihat kekurangan, kekurangan. orang banget gitu. Betul. Masuk oh, kita tuh Kenapa kayak penilai ya? sendiri gitu. Setiap orang ngelakuin kesalahan kita yang kok kamu gitu sih? kok kamu gini sih gitu padahal eh, kita sendiri kok ya gitu sih gitu kadang-kadang eh, tahu enggak tuh gini. Kadang mulut dia. kita gatal ya s-komenan. Nah itu <laughs> gitu kan itu kadang e, membuka keburukan, membuka keburukan yang kadang kita susah. Betul. Bahkan di surat Al-Hujurat hmm. ayat 12. E, 12 bahwa e, wahai orang-orang yang hmm. beriman, jauhilah banyak dari prasangka sesungguhnya hmm. sesungguhnya itu adalah dosa. Heeh. Hmm. Hmm. Dan jagalah kamu mencari-cari, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Kadang suami kita udah baik, gitu istri kita udah baik, kita ada aja cari-cari kesalahannya. Ya kadang kita susah. Kan di surat Al-Hujurat hmm. ayat 12, eh, 12 bahwa eh, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya hmm. sebagian prasangka itu adalah dosa. Heeh. Hmm. Dan jagalah kamu mencari janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang, -orang. Kadang suami kita udah baik, gitu. istri kita udah baik, kita ada aja cari-cari kesalahannya Biasa nih para ibu-ibu atau para, biasanya sih ibu-ibu ya, pacak handphone Biasa nah, Padahal itu menyiksa nyari-nyari loh Nyari-nyari kesalahan, padahal suaminya gak akan apa-apa dia cari-cari alasan Ya Pak Mirsa, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai sebaik-baik selfie itu seperti apa Kalau Pak Mirsa ingin tahu jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini Tetap bersama kami dalam Kultum Kultum